Sama kami Bapak Faisal, selamat siang Iya, selamat siang Iya, silahkan Ya, u komentar u saya itu mengenai penutupan Ataupun p e n a t a r a n untuk t r a y e k、uh, Apa itu tadi? Iya, setuju juga Anda dengan dihentikannya pengeluaran izin travel ini Iya, travel ya Iya、uh, Setuju-setuju aja Dengan alasan Dan memang u d a h cukup padat ya Kemudian trayek untuk Jakarta-Bandung juga sudah banyak kan. Trang, kemudian ada beberapa yang、uh, Cipaganti, ada tiga yang saya tahu ya. Kayaknya、mm -hmm. juga itu dari, cuman ya ditingkatkan aja k e l a y a n a n Saya rasa itu. Ya, baik terima kasih Bapak Faisal. Bapak Andri selamat siang. Selamat siang. s i l a k a n Pak.、Ya. Dalam menurut saya kalau pengaturan pasti harus diatur. Tetapi justru travel ini justru akan mengurangi kepadatan kota Bandung. Karena ini kan kendaraan umum. Kendaraan sehingga mengurangi jumlah masyarakat Jakarta yang menuju Bandung dengan kendaraan pribadi. Saya pikir ini apa pejabat p e ini seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Sofian m a n a n d i tentang papan reklama di Jalan Tampe. Memang hanya art Aduh mereka itu berpikirnya Malah saya gak tau deh Saya dipusing y a p e j a b a t p e j a b a t kita Mohon g e r i m a kasih Terima kasih Pak Andri Bapak Jimmy selamat siang Selamat siang silahkan Pak Dari statementnya aja udah gak nyambung ya Trajeknya、e、<tuk> j a n g a r t a b a n d u n g Alasannya、e、Kemacetan di kota Bandung itu aja udah udah nggak nyambung ini pejabatnya nggak tega si h masalahnya ini kalau memang dia mau menambah armada itu berarti kebutuhannya meningkat dan、uh, supaya suplai kendalanya kurang jadi perlu ditambah kalau nggak itu penumpangnya mau naik apa、uh, alternatifnya adalah kereta api atau bawa mobil sendiri bawa mobil sendiri kan jadi nambah kemacetan nambah d i i n i Mungkin kurang sogoan atau apa ini pejabatnya, baik. Terima kasih. terima kasih, Bapak Jimmy. Bapak v a l e n t i n o selamat siang. Selamat siang, Bu. Iya, silakan, h Pak. Saya mau pelajari dua hal nih, Bu.、Ya. Pertama, pengusaha travel itu, dia sudah mempelajari, t u Dia sudah mempelajari lama untung ruginya, t u Pasti dia udah ketemu titik temunya, itu. m a k a n a itu dia berani memberikan, apa namanya? d i a r sampai usaha di situ, dia sudah pelajar nih jalurnya, jalur gemuk nih, jalur subur nih. Tapi dapat、uh, tentangan dari dinas perhubungan gitu. nah Saya bingung nih, ini kepentingannya yang berat r i mana nih? Pengusaha atau dinas perhubungan ini yang berkeberatan.、Uh, Masing-masing punya alasan gitu. Oke,、okay, terima kasih. Ya, baik. Bapak Yanto, selamat siang. ya Selamat malam, t e r u s y a Menurut saya itu bisnis itu ya, jadi mungkin... Uh, pengusaha sampung asa itu u d a h b e r k o l u s i mereka ini jelas banget itu sama juga dengan isu baswed a n baswed agak dihambat karena perusahaan-perusahaan taksi pejabat rugi gitu m e n a s i terima kasih bapak i a n t o selamat siang m a k Hendri iya silahkan mungkin bagian dinas k e r h u b u n g a n n y a itu nggak mengerti atau mau monopoli itu hati-hati itu itu kan swasta punya kalau dia rugi dia nggak bisa nambah nggak perlu dia nggak pakai uang negara itu n a k mungkin kalau rugi nambah itu kan cuma transport untuk mempelancarkan、uh, kenapa harus dibatasi k a l a u memang rugi mereka bisa batasi sendiri itu Mau s i Bu、ya. Selanjutnya Bapak Dibyo Selamat siang ya, Bu Selamat siang ya, Bu Kami Bu ya Itu salah satu diantaranya adalah pejabatnya d i h a n b i s n i s angkutan Jadi kesaingan kalau terlalu banyak transport Nomor dua dia tidak tahu yang namanya teknologi lalu lintas Karena lalu lintas itu bisa dicari mana saat-saat jam sibuk, mana yang nggak sibuk. Kalau nggak sibuk, mereka boleh jalan. Misalkan untuk travel-travel baru, dipersilakan h jalan setelah jam 2 siang sampai jam 6 sore. Katakan begitu. Kalau untuk travel-travel lama, bisa sembarangan. Nah, nomor tiga, dia ambil rute, bukan arah ke tol, tapi bisa lewat segala hirang, manayasa, terus Subang, langsung masuk Bandung dari jalur utara. Itu kan lau l lintasnya kecil, jadi bisa banyak alternatif Ini salah satu contoh bahwa pejabatnya n gak g m e nguasai teknologi transport Makanya orang-orang yang duduk di kementerian perhubungan maupun di daerah harus di upgrade masalah pengetahuannya Makasih Halo selamat siang Pak Hendra Selamat siang Pak s i l a k a n Pak Hendra Ya saya pikir itu bukan keputusan yang bijaksana Pak Karena biasanya memang birokrat kita itu membuat planning bukan jangka panjang Cuman hari ini dia butuh apa, dia keluarin itu surat Begitu nanti udah terjadi, terus keadaannya tidak sesuai dengan gampangnya Dia putusin itu surat atau dia bikin aturan baru, dia larang Sehingga orang yang sudah investasi dan orang usaha biasanya kan punya program atau planning ke depan d a i dia tidak pikirin gitu Pak, itu saya rasa bukan hal yang baik ya Jadi kalau menurut saya, kalau memang Uh, travel itu ini biarkan aja Jakarta-Bandung cuman mungkin jangan masuk sampai kota Bandung Katakan pinggiran Bandung dari situ baru disambung sama angkutan yang ada di dalam kota s c a r a saya itu kan menyelesaikan masalah itu bukan berarti langsung disetop dari Jakarta ke Bandungnya Itu kan tidak menyelesaikan masalah Apakah setelah disetop、uh, traik dari Jakarta ke Bandung terus kemudian di dalam kota Bandungnya sendiri bisa selesai, tidak selesai juga mereka juga mengakui butuh waktu yang lama berapa lama, 20 tahun, 30 tahun tunggu mati, harus s e l e s a i y a pak, makasih pak halo selamat siang pak Andre selamat siang s i l a k a n pak Andre dengan komentarnya ya saya sih ini sama juga kita menghapus ruang investasi ya、yeah. kalau investasi masuk modal masuk itu mengurangi pengaluran 山る県でもにゃどくのなかさじゃねえ、ヘポギマン、プラクラン、ペンダー、セダンガロー、トコミヤド、インセットマス、ポ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 Tidak masalah lah itu, jangan terlalu kita berorientasi kepada nostalgia atau apa Saya pikir ini persoalan saat ini dalam bisnis itu d i m a n a bisa memberikan yang terbaik kepada konsumen, pelayanan baik, harga cukup kompetitif Dan terus terang bisnis secara keseluruhan berkembang, saya pikir itu yang lebih utama gitu Pak Ya, Baik, terima kasih Pak Agus atas komentar Anda Pak Julius Halo Pak Julius Ya. s i l a k a n Pak Julius dengan komentarnya Ini kalau saya tidak salah tangkap tadi Berita dari k o r a n kontan itu、uh, Berarti maksudnya permasalahannya Kemacetan di dalam Kota Bandung Tapi yang mau di-stop e adalah i z i n travel Jakarta-Bandung gitu kira-kiranya ya. Yang y a kalau saya tidak salah tangkap ya. Ya, Ini saya, saya... Agak n gak g ngerti gitu Apa、eh, korelasinya gitu Ya macet di dalam tapi yang mau stop Setelah yang di luar di kota Bandung gitu Saya n gak g ngerti gitu Ini saya rasa Pemkuatnya mungkin salah m e n g a r t i k a n Ini kali izin atau bagaimana gitu kira-kira ya Oke gitu aja terima kasih Ya baik terima kasih Pak Julius Selamat sore Pak Johan Selamat sore Ya silahkan Pak Johan Ya tapi i t u sangat mengejutkan Karena、uh, Kan Bandung Jakarta sudah ada t o l Dan seharusnya tol itu dimanfaatkan memang untuk menghubungkan dua kota itu. Dan saya pikir sebenarnya itu s e p a n d e p a n perubahan tidak masuk akal untuk meng, apa, men, menghentikan izin gitu. Jadi orang berusaha, seharusnya mereka menetipkan yang dimaksimalkan dan jalan-jalan yang di kota Bandungnya. Saya pikir itu masih bisa, saya ke sana sehari-hari biasa. Selamat, sore Pak Arta. Selamat sore. Ya, silahkan Pak Arta. Ya rasanya itu、uh, kurang masuk akal ya、uh, Karena kan kalau kita lihat itu Kalau hari-hari weekend aja Itu angkutan atau travel ke Bandung itu full banget Jadi mestinya sebetulnya kapasitasnya belum penuh begitu. Artinya、uh, marketnya masih luas Sehingga mestinya gak perlu ditutup izinnya Biarkan saja mekanisme pasar Kalau misalnya pas penumpang tidak ada Berikan aja keleluasan kepada travel untuk mengatur Uh, jumlah armada yang dijalankan Saya pikir begitu Terima kasih Oke、okay. Bapak Ian Ya saya sendiri Bu Silahkan Baru saya pulang dari Bandung nih Kemarin、hmm. nih Bu Oke、okay. Jadi k e pacetannya bukan s u m b e r n y a Kendaraannya Saya rasa ada b o t o l n e c k disitu Kadang-kadang ada Jalan rusak tuh Tidak diperbaiki gitu Bu Padahal sedikit aja beberapa meteran jadi Disitu langsung Salah satu sumbernya juga tuh Bu Saya rasa、hmm. Jalannya juga harus dibenahi ya bu Saya pikir ya、hmm. Baik Terima kasih Terima kasih Bu Alex, halo Bu. Silakan ya, saya pikir itu sangat mengejutkan. Kalau memang itu departemen perubahan menyetujui, saya baru ke sana minggu lalu di Bandung. Saya pikir ya, weekend pasti rame, tapi hari biasa. Oke,、okay、oke -okay、aja. Tapi Bu, s e j a u r ngomong ya, saya nggak pernah melihat ada staf f departemen perhubungan ngatur jalan. Kapan mereka ngaturnya?、Hmm. Saya pikir alasan mereka menghentikan itu lebih tepat. Uangnya kurang kali ibu terima kasih Bapak Alam ya selamat sore、bang. silahkan Pak Alam ya selamat sore、uh -huh, eh, saya pikir begini bu ya kita nggak perlu saling s u j u a kita lihat bahwa memang p e n d a j a b a r mungkin sedang membenahi tapi kalau alasannya hanya untuk kemacetan itu justru kembali dengan adanya travel ini saya pikir、eh, apa terminal menjadi Nah, Terkurangi kan Karena banyak harus mudik ke Bandung Atau datang ke Bandung Menjadi memilih t r a v e l Nah persoalannya d a n kita kurang data ini Berapa、uh, tipah ganti dan sebagainya Maaf saya sebut perusahaan Ekstran dan sebagainya Itu berapa sudah fitur jenuh? Tidak Yang penting bagi kita adalah Pelayanan kepada masyarakat Khususnya warga Bandung dan pendatang Secara baik gitu Nah kalau akal-akalan p e m d a Misalnya untuk menaikkan apa, retribusi untuk supaya yang travel selama ini menjadi mahal untuk ini saya pikir itu tidak b i j a k s a n a nah sekarang persoalannya kita harus semua p e l a j a hati, jangan saling curiga nah kita lihat nanti kalau memang ada permainan untuk perizinan itu dimahalkan atau ada permainan、uh, monopoli misalnya kartel atau apa nah kita kita nanti kita sampaikan ke gubernurnya supaya diganti, nah kalau gubernurnya d a p a t d u l u ya kita ganti gubernurnya, Bu gitu saja, ya oke,、okay. terima kasih, Bapak Edi ya, selamat ya, s i l a k a n p a k Edi y sebetulnya apa yang dikatakan oleh semua、uh, orang, atau semua pendapat tadi kalau boleh saya katakan bahwa faktor yang menyebabkan tidak terbitnya alam d i k a s i Bandung itu itu banyak sekali、ya. tidak hanya faktor trans mobil trans itu jadi banyak sekali yang harus dipenai, h justru dengan adanya mobil trans Bandung, Jakarta itu, itu justru mengurangi k e padatan karena orang yang menggunakan trans itu, justru orang yang mempunyai mobil pribadi, kalau trans itu tidak ditutup, justru malah membuka mobil pribadi itu アグスター。 bertiga aja di tim brasa sendiri. o ya. Iya terima kasih.